Apa komentar Anda? Hari Minggu setelah kejadian hari Jumat saya tampil sama Kak Seta sesama yang kena musibah di kompleks Cilindung Permana itu di TV1, terkejut sekali karena ternyata banjir ini dari situ, bukan dari banjir kiriman Bogor seperti biasanya. Ternyata itu membawa benda-benda yang tidak pernah terbawa pada saat banjir kiriman, atau lain lumpur. Jadi kesimpulannya adalah memang ini satu hal yang harus diatasi tidak main-main gitu. Saya terkejut ternyata di Jakarta dan sekitarnya ada 200 situ, jumlahnya banyak sekali ternyata. Itu dipimpin oleh Pak Pitojo ini salah satu yang memang membidangi itu, jadi mengawasi situ-situ itu dan beliau mengatakan bahwa sebetulnya untuk penanganannya khusus untuk situ ini ada 1,5 miliar dana yang sudah ada di sana. Ternyata dibikin jogging track itu sasarannya. Nah kita menjadi tidak mengerti sebenarnya peruntukannya apa, kan itu untuk membenahi situ-situ itu agar tidak menjadi masalah. Apakah benar bahwa masyarakat sudah menyampaikan kalau ada perambesan selama ini, Mas? Sebetulnya yang saya lihat di televisi, kemudian laporan-laporan yang ada dari masyarakat yang kebetulan juga ikut tampil, yang terkena musibah ikut tampil di TV waktu itu, memang mereka mengatakan bahwa peningkatan itu sudah ada sejak 2 tahun sebelumnya. Bahkan Liti, terus kemudian beberapa pihak yang berkaitan dengan masalah perbaikan-perbaikan sarana pemerintah itu sudah memberikan warning agar segera diperbaiki karena ada timbul pecahan-pecahan, kemudian perembesan, dan lain-lain. Ada yang akan disampaikan untuk masalah ini, Mas Benslew. Ada satu hal lagi yang mohon diklarifikasi, bahwa ini bukan bencana alam. Ini adalah karena ulah manusia. Baik masyarakat yang menyerobot tanah di situ maupun pemerintah dalam hal ini Pemda yang membiarkan terjadinya perembesan, padahal sudah ada lembaga lain yang mengingatkan bahwa terjadi perembesan dan retak-retak pada bangunan-bangunan di situ bintung. Dan hmm. itulah yang menjadi masalah. Jadi tak kala Pak Yusuf kala memutuskan dalam sebuah rapat ini adalah pencana alam, karena itulah santunannya adalah antara 5 sampai dengan 30 juta. Sama dengan bencana alam yang terjadi di Yogyakarta beberapa saat yang lalu. Tapi kami sepakat masyarakat Situ Gintung maupun Kompleks yang terkena banjir ini mengatakan bahwa ini bukan bencana alam, ini karena ulah manusia juga. Dan sebagian besar adalah justru Pemda yang meremehkan laporan-laporan masyarakat maupun laporan dari lembaga lain di dalam lingkungan pemerintahan juga. Demikian Bens Leo, saya Dewi Sintawati.